Mitra bisnis, ratusan tempat usaha di sejumlah kawasan kota di Jakarta disegel Pemda Karena dianggap menyalahi peruntukan Akibatnya, banyak sektor usaha kecil menengah yang dirintis masyarakat dari nol selama belasan tahun Kini terancam bangkrut Padahal, masyarakat sering didorong untuk berwira usaha Ketidakjelasan langkah Pemda ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha Tapi juga menutup lapangan pekerjaan yang diciptakan sendiri oleh masyarakat Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung Dengan Wakil Ketua DPD Real Estate Jakarta, Rizal i s k i Rusli. Pak Rusli, bagaimana komentar Anda? i Ya, memang kadang-kadang l e b i h n i Pak. Kadang-kadang kan ini PMD e a DKI sendiri kan punya dinasat ruang. Mungkin dia punya perencana a n sendiri. Tapi kadang-kadang di, di tingkat k a t a m a d i a mereka punya perencanaan sendiri. Karena mungkin yang sekarang itu, mungkin dulunya sih tidak masalah. Tapi kan sekarang pemerintah ini lagi dikejar-kejar target untuk mendapatkan ruang hijau terbuka hijau. ...yang ditargetkan kalau nggak salah berapa ribu hektare gitu. Nah mungkin mereka merubah sehingga mungkin apa yang sudah izinnya keluar dahulu mungkin... ...kadang akhirnya d i u b a h menjadi... ...nah itu kadang harusnya kan pemerintah saat memberikan rencana itu kan... ...mensosialisasikan kepada para pemilik tanah atau kepada para developer. Tapi kadang-kadang Pemda juga tidak disosialisasikan...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 n Gak g pernah diajak sharing, tiba-tiba sudah jadi dan harus ikut aturan itu ya? Jadi kalau sudah sudah jadi baru disodorkan seperti ini. Kadang-kadang yang, yang pemilik tanah itu kadang-kadang yang peningkat pribadi yang tadinya ya tahu-tahu lah masyarakat. Masyarakat mau mau jual dia n gak g mau tahu itu peruntukan untuk apa, dia mau jual, jual aja. Nah kadang-kadang ya memang yang perlunya ini sampai sekarang ini kita n gak g pernah bisa duduk sama-sama dengan Memdani. Repot dong kalau sekarang diizinkan membangun, tapi sekian tahun lagi harus dibongkar karena peruntukannya berubah. 私たちは、私たちの人たちの人の人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちのの人たちのたちの人たちの人たち ミキアン、リザーイスキュー・ウスリー、デンサイア、リザ a アンディカ。